Selamat siang Bapak Boy. s i l a k a n i Ya, s i l a k a n Pak. Ya, kalau untuk perekrutan memang harus diperbaiki dan diberi arahan-arahan、uh, untuk pegawainya lebih integritas tinggi. Tapi yang paling, paling penting dengan adanya terjadinya kasus g a y u s ini sebetulnya akar permasalahannya karena angka pajak prosentasinya terlalu tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan itu mencari cara dimana supaya bayar pagkaknya kecil. Nah, solusinya adalah bahwa pemerintah harus memperkecil prosentase pajak yang dikenakan kepada perusahaan supaya apa? Supaya perusahaan tidak merasa dirugikan dan juga kepada karyawan seperti PPKP itu yang satu juta lima ratus delapan puluh masih terlalu kecil. Jadi kayak karyawan-karyawan yang di karatnya supervisor gajinya dua juta mereka harus bayar pajak perusahaan. Baik. Nah itu merugikan. Iya, baik terima kasih bapak k a m u bisa tangkap komentar anda. Halo bapak Denny. プログラ m、ah oh、i、ok、n と、um、ah、b lagi, Jadi, i、ya. s でも、大い大きい大きい大い大きい大きいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい 私たちは、私たちは、私たちの人生を見つけるために、私たちは、私たちの人生を見つけるために、私たちは、私たちの人生を見つけるために、私たちは、私たちの人生を見つけるために、私 私はシャンシオコメントやパンブラしシオコメントを持っていて、シャンシオコメントを持っていて、シャンシオコメントを持っていて、シいて、シャンシオコメントを持っていて、シャンシオコメンていて、シャンシオコメントを持っていて、シャンシいて、シャンシオコメントいて、シャンシオコメントを持っていて、シャントいて、シャンシいて、 キャラクターのクレプトクレプト、アリアサペアパガン i ラン・ポワン・ガラエ、ヤンディラコカン・オレパ a パガワン・ク a ーエ、ウ a ダディ、レギ a タティー、エセクティー、a ニカティー、ユニディア n アカウト、アカウト・ a サーネス、モノ a ア a レミ、セブナレカ・ satu ya, cuma d i h u k u リ doang ア a Jadi kalau dihukumnya itu masih, masih tetap hukumnya Yang itu, itu juga Dan juga、uh, Katanya namanya Yang melaksanakannya itu Sapu-sapu kotor Ya tetap lah sampai nanti keturunan kita Yang yang dua Dua generasi atau tiga generasi j u g a u gak bisa benar Jadi、uh, uh, Sekali lagi, saya rasa ini、uh, Negara k r e p t o ini harus Benar-benar harus dihabis di Jika habis, makasih Terima kasih Bapak Gilbert Kemudian Bapak Lukman selamat siang Selamat siang Silahkan komentar Anda Pak Menurut saya itu Di samping hukuman berat harus diterapkan Juga harus Dua generasi ke bawah Jadi yang sekarang itu di, Dikasih pensiun Dipercepat aja pensiun Karena、uh, Budaya korupsi itu sudah Merasuki diri mereka semua Jadi sepertinya mereka tuh m e r a s a kapan dia gaji sepuluh tahun pun belum tentu bisa dapat uang segitu banyak begitu. Jadi mereka daya kuda ya untuk cepat-cepat mendapatkan uang di samping sekarang juga teknologi keadaannya juga maju ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke k a k i k a k a ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke k a ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke k a ke ke ke k ke ke ke e ke k Sekian, kasih. Halo Bapak Joko, selamat siang, siang.、Ah, Selamat siang Ya menurut saya ini udah cukup kronis Jadi mereka i t u kan dari Waktu masuk s t a n aja i t u Saya banyak temen tuh harus bayar nilai tertentu, sehingga nanti walaupun mereka n gak g lulus, yang penting absen waktu ujian, nanti uh, hasil, uh, apa namanya ujian itu ditukar dengan yang bagus, sehingga dia lulus selalu lulus, dia kalau mau d i t e m p a t k a n di tempat basah, harus bayar lagi, dan itu terus berlanjut, dan akhirnya kongkalingkong di antara mereka itu begitu kuat dan sampai、uh, masuk ke polisi sampai ke jaksaku, mereka sudah t e r p r o t e s ya, m e r e k a i n n y a nanti mereka u s a n polisi pun, nanti mereka akan ya, dimain-mainkan seperti itu, dan saya juga pernah diskusi sama mereka Apapun alasannya, kalau nggak dihukum mati ini nggak bisa karena sekian banyak uang tuh lebih menguntungkan daripada dihukum lima tahun, m e n a Pak William, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, silakan Pak William dengan komentarnya. Begini, Pak ya, mau p o l r e k mau a di negara kita ini ya, kita mau ganti ke apa itu? Saya rasa percuma. Yang penting hukum itu ditegakkan dulu. Yang paling penting itu, kayak kasus Galus ini, ini kan sebenarnya kan udah dari dulu ini. Kalau kita bilang mau r e s o l u a s i lagi, orang dari baru pengangkatan baru itu juga saya rasa percuma buang biaya, buang waktu. Moral kita ini moralnya udah korup. Jadi salah satu jalan yang bisa m e n g h a b e t itu hanya hukum. Nah, hukum ini harus paling berat, misalnya hukuman mati, baru bisa jera. Begitu saja, Pak Makasih. Pak Chandra, selamat siang. Halo. Ya, halo Pak Chandra. Ya, silakan、halo. Pak Chandra dengan komentarnya. Komentarnya capek deh, Pak. Ya. ya. Aja deh.、Uh, halo, Pak Ginting. Halo Halo Ya baik s i l a k a n pak dengan komentarnya nah, Dengan Pak Pak Buking Iya s i l a k a n pak Saya setuju dengan pembakar-bapak yang baru s a n i t u k、nah, a n i korupsi-korupsi itu terutama di Usai, diperpajakan Itu memang saya setuju sekali Kalau kemasi itu d i s a y a r n y a n gak g layak ya Lebih bagus Baga barangnya dikembalikan oleh negara Kemudian di Apa namanya Di buat Atau p e n d u d u a n di segeri. s u aja, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pak Aris, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, silakan, Pak Aris. Oke, menurut saya, remunerasi di perpayaan kamu itu jen keuangan buang-buang uang negara aja sih. Iya, itu, itu saja. Baik, terima kasih, Pak Aris. Halo, selamat siang. Ya, silakan, Bu. Iya, kalau menurut saya sih mestinya di... Apa, di... di... Kalau hukuman mati sih sebenarnya memang kayaknya rada gimana ya. Cuma kan mereka menyusahkan rakyat juga kan. Gitu loh. Jadi e, e, mesti disumpah ulang. Pertama disumpah ulang. Kalau memang mereka mau m e n c e b a b k a terus. Mereka harus berani di, di, disumpah ulang. Kalau mereka melakukan itu mereka siap dihukum mati. g Iya t u i itu aja Bu. Baik terima kasih Bu Sandra. Pak Bagio selamat siang. Selamat siang Pak. s i l a k a n Pak Bagio.、Uh, Kalau menurut saya ini Pak penegangan hukum yang... bicarangkang t u yang benar-benar nih, coba. Selama ini kan、e, negara n e m u a n n y a tengah-tengah, jadi mereka masih bermain aja. Jadi itu aja, p a n g Iya. Halo Pak t o n y selamat siang. Halo. Iya, silakan Pak Toni. Iya, kalau menurut saya di sumpah mah percuma lah, semua orang diwajibkan i keluar sumpah. Kayak kemarin tuh yang p o l r e Lampung itu bilang, oh sumpah demi anak, apa segala macam bullshit lah sumpah. Kalau menurut saya udah begini ketangkep. dipecat, lalu dihukum setinggi-tingginya, karena nggak ada efek cerah, n sam sampai saat ini nggak ada efek cerah. Soalnya kita semua tahu sih tetap bisa dipermainkan kalau pajak itu, tetap aja bisa dicari-cari. Malah yang sebenarnya tuh pemerintah kalau mau mau ini ya, mau ya benar ini benar-benar itu banyak t o k o t o k o juga yang belum punya PPN, padahal mereka sehari aja omsetnya bisa 60 jutaan itu, b i s a Minimum kan setahun 600 juta Dia sehari bisa 60 juta Itu kenapa gak dikejar dan pemerintah bukan tidak tahu Tapi kenapa gitu loh Jadi saya kira ini semuanya lah Dari atas coba direformasi semua Kita pada intinya mau bayar pajak kok Cuman kalau petugasnya kayak begini ya Cari-cari salah Orang gak boleh rugi kalau dagang m a kasih i Ya baik terima kasih Pak Joko selamat siang Selamat siang i Ya s i l a k a n om t e r i a k a s i Untuk yang kasusnya Pak Gais itu sih baru sebagian kecil aja Sebenarnya yang manusia-manusia s e p e r t i p a n Gais itu banyak bener g i t u n i a pertajakan Mungkin yang perlu ditingkatkan itu peraturan p e r p a j a k a n ya Pak Jangan bikin area yang a b u a b u itu y a banyak yang membingungkan orang-orang gitu Pak Ya sekian d a r i saya, terima kasih Pak Tony, selamat sore Selamat sore Ya, silahkan Pak Tony Ya, sebenarnya kita aja nih orang umum tuh bisa tahu ya caranya gimana Reformasi di sana Pertama itu semua karyawan perlu isi dulu tuh Daftar harta segala macam dikumpulin semua Nah begitu dikumpulin gak boleh ada salah Kalau salah tuh next time untuk di anulir tuh gak bisa lagi Nah dari situ dilihat tahun, setiap tahun tuh gimana Nah kadang-kadang juga modusnya dia n g e r t i harta Dia n gak beli apa Dia hasil uang cash ini paling sering nih Kita dulu daerah Jakarta Timur juga sering gitu So daerah toko itu Mereka datang Mereka bilang anda kurang bayar Dengan c a t a t a n begini-begini Akhirnya bukan kita yang sebenarnya mau damai sebagai pengusaha. Kita tetap sebagai pengusaha mah. Yang penting jangan diganggu gitu loh.、Hmm. Jadi mereka yang menawarkan solusi. Pak, bapak bayar 30 juta. Yang kita bayarkan ke negara 1,2. Sisanya kita bagi-bagi. Nah itu satu. Makanya Girdian p a j a k tolong lah. Jangan bilang, jangan panting aparat saya untuk melakukan korupsi. Nah kalau aparatnya n gak g mau k o r u p s i a j a kita lebih senang loh pengusaha. Tapi jangan cari gara-gara. Yang benar salah mbak kalau disini Kita tuh gak boleh rugi kalau dagang Kalau rugi pasti diperiksa Kita gak boleh kurang bayar pajak tahun ini Dia menganggap usaha tuh tiap tahun harusnya maju Jadi ini mesti j e l a s nih Aturan pajak mesti dibetulin Jadi、hmm. orang tuh sama-sama bisa periksa Sama-sama bisa ngecek Kita gak mau sebagai pengusaha untuk korupsi a Tapi u a a a t p mereka cari gara-gara Gimana kita kan mau cepat Mau usaha bisa jalan lancar c、hmm. a ribet Tapi kalau mereka gak minta duit ya kita jalanin lah kayak di Singapura siapa yang berani coba-coba nego karena mereka tahu pejabatnya itu gak bakal bisa disokok makasih oke、okay. Pak Robert selamat sore selamat sore silahkan Bapak gimana komentarnya、uh, jadi satu bahwa run,、uh, itu tadi yang rumah n e r a s i itu、uh -huh. gagal total benar、yeah. dan tidak ada gunanya tapi solusinya adalah peraturan pajak itu harus dirubah total seperti Bapak tadi bilang itu mengakibatkan pengusaha jadi rugi, karena kenapa setiap manusia, mau usaha itu untung berarti kalau daya pajaknya terlalu gede misalnya PPN 10% persen haruslah dirubah bikin radikal sedikit, supaya korupsi ini bisa hilang dan juga untuk PPH itu juga dirubah, jadi artinya bahwa setiap pengusaha itu mau bayar pajak, a t a u tidak m e r u g i k a n kalau sekarang ini b e j a b a t diganti, tapi tetap peraturannya masih sama juga. Ini akan mengakibatkan terulang lagi. Jadi kalau、okay. tidak ada perubahan peraturan, percuma lah diganti pejabatnya.、Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Pak Lantip, selamat sore. Selamat sore. Mohon maaf Pak Lantip, boleh Anda k e c e l k a n sedikit r a d i Anda biar suara Anda tidak feedback ya. Silahkan, g i m a n a komentarnya Pak l a n t i t Saya pikir bapak yang tadi ada benarnya juga Yang intinya adalah peraturan itu Di mana-mana itu air mengalir ke bawah Jadi kalau memang korupsi itu menguntungkan Tidak mungkin diberantas Intinya adalah hukuman untuk para koruptor itu terlalu rendah Dengan kata lain saya lebih baik di penjara tiga tahun Kalau saya keluar dapat sepuluh miliar Daripada saya kerja sepuluh tahun cuma dapat satu miliar secara jujur Kita k masuk akal Kalau saya bekerja juga kan saya di penjara tiga tahun Saya pikir yang harus diubah r adalah undang-undang anti korupsinya. Jadi ini kita bicara mau menaikkan r e k o n e m i s a s i n g g a k ada gunanya kalau hukuman untuk para koruptor terlalu rendah. Itu saja, cuma sakit. Oke,、okay, pajam. k Oke, silakan. Ini menarik ya, karena bisa k i s a m i a l k a n ada pengembangan, pengembangan baru. Jadi kalau di a n、eh, t a r a pajak, nah sekarang ini itu ada dua. よくあるなら、そのためのパーティーのパーティ1のパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティのパーのパーティーのパーティーのパーティーのパー カラティダブナー、バジャパンバリューバーセンディダプラー、リアムジェストマサラン、アダラー、ファディアンりラジャパイアンパクリアンバリューバリューマナー、パクリアンバリューマナー、パクリアンバリューマナー、パパラリューバリューマナー、パラリューマナー、パラリューマナー、パラリューマナー、パラリューマナー、パラリューマナー、パラリューマナー、パラリューマナー、パラリューマナー、パラリューマナー、パラリューマナー、パラリューマナー、パラリューマナーマナー、パラリューマナーマママママママママママママママママママママ マカラニカさん、バジャニカスワちゃんとインドランアナ、アンドランファジャー、アナ、インドナモフマン、アナ、so like like, hmm.、インドネット、インドネット、フォニア、インドネニア、フォニア、フォニア、フォニア、ア、フォニア、フォニア、フォア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、ア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、ア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア、フォニア ファ e リーのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンチのパンパンチのパンパンチのパン Uh, memiliki kekuasaan gitu ya, wewenang mirip KPK begitu, jadi t e m a s semacam teks,、uh, apa namanya, pemantau, petugas pajak, begitu kita lapor, itu orang bisa ditindak gitu ya. Karena, karena sekarang kan sistem setoran itu repot banget, begitu bawa, seper kata, sekerata, sekerata, sehingga、uh, semua tertutupi, seperti yang terjadi di Polri kan begitu s u d e k bawa, h sekerata, ke atas, sehingga begitu terlibat, semuanya menutupi begitu, gak sih? Oke, p a k f r a n k e oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, o a e oke, a k e oke, oke, oke, Mau himbau deh Kita mau bayar pajaknya aja Kadang di bank d k i di bank mana itu i l a jam 10 dia udah tutup Padahal dia buka sampe jam 4 itu satu Kedua, masalah PPN ya Jadi sengaja nih kayaknya Beberapa aparat itu kayaknya sengaja Beberapa perusahaan itu Mereka gak paksa untuk jadi PKP Mereka gak bisa keluarin PPN Nah, yang lain kan datang jadi susah tuh Ini kasus-kasus begini harus dirapikan o r a n g gak punya PPN Yang beli gak dapet PPN Yang jual gimana mau pakai PPN Akhirnya ya PPN itu gak muter-muter Pemerintah gak dapet Tapi gak ditindak Mbak Atau g nggak siapa tuh yang harusnya Udah j a d i PKP Siapa yang udah harusnya Punya NPWP PKP Itu mereka harusnya tahu Tapi mereka d i a m Belaga buta gitu、hmm. Akhirnya ya, begitu d i j a d i k n kasus ini Jadi buat cari duit Orang gak, gak mengurut PPN d i s a l a i n Padahal orang beli barang Gak pakai PPN Gimana dia mau keluarin PPN lagi Jadi ya inilah Aparat ini harus semua diganti, semuanya diganti, biar beres gitu, mereka sih. Oke.、Okay.